Lagu dari Beta untuk, sebagai rasa cinta dari Beta untuk semua yang hadir di malam hari. Is je zucht Oh